Oke, okay, yang satu ini saudara. Langsung saja tak panggilkan untuk Anda. Nella! Karisma! Ka Ambil gadget penonton. Hoi! Hey